Dan akhirnya, daerah yang dikunjungi pun hanya itu-itu saja. Sedangkan bagi yang berduit, lebih memilih ke luar negeri. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Direktur TX Travel, Antonio Teddy. Pak Anton, bagaimana komentar Anda? Ya, itu yang saya namakan bahwa sebenarnya persoalan menarik, tidak menarik, kembali lagi kan ke persoalan yang melihat. Kalau menurut saya menarik, Pak. Pak Menteri sendiri yang jadi ikon gitu kan, menawarkan sendiri kan jarang-jarang nih, Menteri mau jadi foto model gitu kan, ya <laughs> jadi menurut saya oke okay saja Pak, sah-sah saja, cuma memang kalau ditanya kurang banyak, kurang sering, kembali lagi budgetnya ya. Anda tertarik karena Anda kan pelaku industri pariwisata, tapi masyarakat umum biasanya lebih tertarik kalau bintangnya publik figur, Pak. Saya setuju di satu hal bahwa itu kurang menarik secara umum. Tapi di lain pihak sebenarnya saya juga menyayangkan. Kan dari pihak kementerian ini sudah mengangkat duta besar, termasuk itu tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya, jadi kalau kita bicara misalnya marketing itu kalau tidak salah Pak Hermawan dan Pak Philly Kotler itu diangkat menjadi ambasadornya dari turisme Indonesia. Kenapa itu tidak dimunculkan? Gitu ya. Mungkin orang marketing akan melihatnya, wah ini luar biasa begitu ya. Hal-hal ya, seperti begitu ya. Mungkin saya setuju karena memang kayak sekarang pelaku pariwisata lihat menterinya senang gitu kan. Tapi kalau yang nggak kenal menterinya Mungkin jadi bingung ini siapa, gitu ya. Saya setuju dalam hal itu, mungkin perlu satu evaluasi yang lebih baik lagi selama mem memungkinkan juga ya. Pak, apa masalah pengembangan pariwisata kita nih? Yang jadi persoalan dari dulu kan dana promosi terbatas, itu yang pertama. Kedua dari Kementerian Pariwisata sudah ada program yang untuk mempromosikan pariwisata domestik, itu sudah ada. Kalau ditanya kurang, jelas. Kenapa? Kembali ke persoalan awal. Dana promosinya kurang. Yang kedua, kalau pada musim sekolah, musim liburan begini, secara otomatis sebenarnya di semua tempat wisata rame. Karena memang waktunya libur. Tapi yang saya usulkan adalah, waktu liburan ini kan terbatas. Hanya satu bulan, mungkin tiga minggu efektifnya. Kenapa tidak minggu-minggu yang lain juga dipromosikan? Itu. Jadi buatlah program-program yang bukan cuma di musim liburan, di luar liburan pun objek wisata harus survive. Demikian Antonius Tedi dan saya Rizal Andika.